Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Selasa 23 Agustus 2016 dibacakan Ardian Syah. rumah berkonstruksi kayu di Aceh Utara terbakar. Di Standiren laksanakan tanam padi di Jangka. Tiga desa di Muara Satu masih belum teraliri gas rumah tangga. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauter 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara tiga rumah berkonstruksi kayu di Desa Cot Serani, Kecamatan Muara Batu Aceh Utara Selasa subuh terbakar dua dari tiga rumah yang masing-masing milik Zul Faisal 50 tahun dan mertuanya Abdida 65 tahun ludes terbakar. Sementara satu rumah lainnya milik T Iskandar Yusuf hanya terbakar di bagian dapur. Muhammad Nasir, keluarga Zul Faisal mengatakan, saat kejadian Zul Faisal sedang melaut dan yang hanya tinggal istrinya Warniati 35 tahun bersama tiga orang anaknya. Tiba-tiba Warniyati terbangun karena kamarnya terasa panas. Ia terkejut melihat api telah membesar Di atap rumah Warniati langsung menyelamatkan anaknya keluar rumah Dalam waktu singkat api berhasil Menguasai seluruh bagian rumah Sehingga Warniati Tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya Kemudian api merambat ke rumah Ibunya Abidah Dan ke rumah Iskandar Gesi Cotsirani Pazri menjelaskan Kebakaran pertama kali diketahui Ismet, tuha desa itu Yang hendak ke masjid Untuk sholat subuh Tiga mobil pemadam dikerahkan ke lokasi guna membantu memadamkan api. Warga telah menyerahkan bantuan berupa baju layak pakai untuk para korban. Dalun perbaikan dinding irigasi yang rusak di kawasan desa Paya Abu, Senebu Raya, Kecamatan Pesangan Biren yang ambruk beberapa waktu lalu telah selesai. Seiring lancarnya distribusi air ke persawahan, dinas pertanian, tanaman pangan, dan peternakan Biren serta kelompok tani, hari ini melakukan gerakan tanam padi serentak di desa Jangka Alu, Kecamatan Jangka. Karis Tanak Biren, Insinyur Ali Basyah mengatakan, tanam serentak dicanangkan agar petani memanfaatkan waktu tanam musim gadu yang tinggal dua minggu. Gerakan tanam ini di areal seluas 50 hektar dilakukan bersama unsur musbika, jangka, dan kelompok tani Sukakarya. Ali Basyah mengatakan tujuan utama gerakan tanam serentak adalah untuk mengurangi dan mencegah serangan hama kecukupan air serta menjadi bagian peningkatan hasil panen. Ia juga berharap petani memanfaatkan waktu yang tersisa menjelang musim gaduh tahun ini, sehingga lahan sawah di tiga kecamatan itu bisa tertanami keseluruhan. Sedarlun sebanyak tiga desa dari tujuh desa di kecamatan Muara 1 Luksmawe yang mendapat jatah jaringan gas rumah tangga hingga saat ini belum juga teraliri. Meskipun gas dinyatakan mulai mengalir ke rumah masyarakat terhitung 19 Mei 2016 atau 3 bulan lalu. Ketiga desa tersebut yakni Belang Panjang, Meria Palo dan Belang Pulo. Manajer Divisi Gas Perusahaan Daerah Pembangunan Loksmame Insinyur Azhari menjelaskan sampai saat ini proses konversi kompor di rumah warga untuk bisa dialiri gas alam baru selesai di tiga desa yakni Belang Naleng Mame, Batu Pat Timur, dan Batu Pat Barat. Saat ini juga sedang dikerjakan dan hampir selesai di desa Padang Sakti. Total 3.997 rumah yang memiliki jaringan gas rumah tangga telah teraliri gas sekitar 1.500 rumah, yakni yang tersebar di 4 desa. Sedangkan untuk 3 desa lagi yakni Belang Pulo, Belang Panjang, Meria, Palo ditargetkan mulai dilakukan konversi kompor awal September ini. Sementara untuk pembayaran tagihan bagi pelanggan yang rumahnya telah teralirigas lebih satu bulan telah dimulai sejak 16 Agustus 2016. Tempat pembayaran di dua loket BNI yakni Batupat Timur dan Batupat Barat. Sudarulun pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memasang tanda di tempat tinggal keluarga rumah tangga miskin atau RTM. Hal ini dilakukan agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Selama ini bantuan pemberdayaan ekonomi dalam mengurangi rumah tangga miskin dilakukan setiap tahun. Namun jumlah RTM di Singkil masih tinggi dikarenakan terjadi tumpang tindih bantuan. Sesuai data terakhir, 2014 jumlah rumah tangga miskin 12.471 turun sekitar 2.281 dari tahun 2013 sekitar 14.752 RTM. Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh Singkil, Junaidi, mengatakan dalam tahap awal pemasangan tanda di rumah tangga miskin dilakukan di empat kecamatan. Masing-masing di Kecamatan Singkohor, Kota Baharu, Suro, dan Kecamatan Danau Paris. Pemasangan tanda di rumah tangga miskin mencegah tumpang tinggi bantuan serta mempalidasi data. Hal ini disampaikan Junaidi yang juga Ketua Bapeda Aceh Singkil saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Sudarlun jembatan gantung sepanjang 30 meter yang menghubungkan desa Blankporo dengan desa Aluna Sabah, kecamatan Cenipiren, rusak parah. Sehingga warga di dua desa pedalaman ini sangat sulit melintasinya karena takut jatuh ke alur sungai. Pantauan di lokasi hampir seluruh lantai jembatan Aluna Sabah telah lapuk dimakan usia. Bahkan lantai jembatan bertaburan lubang sehingga tidak bisa dilintasi mobil maupun sepeda motor. Warga desa Blangporo dan Aluna Sabah yang hendak menyeberang terpaksa berjalan kaki. Menurut pengakuan warga, jembatan gantung Aluna Sabah sudah lama rusak. Bahkan warga telah berulang kali memperbaiki lantai jembatan yang dibangun dari kayu dengan bergotong royong. Namun kini rusak kembali dan tidak bisa dilintasi kendaraan bermotor. Darlun sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat Daya membagikan 165 unit rumah layak huni untuk kaum Do'afa. Pembagian rumah Do'afa yang dibangun dengan anggaran APBK 2015 senilai 14 miliar rupiah itu menindaklanjuti penyerahan secara simbolis yang dilakukan Bupati Abdiah Insinyur Jufri Hasanuddin beberapa waktu lalu. Kepala Dinsos Naker Trans Abdiya, Nazaruddin mengatakan, Awalnya sejumlah penerima rumah du'afa sempat menolak menempati rumah layak huni tersebut dengan alasan jauh dari tempat tinggal sebelumnya. Namun setelah diberikan pemahaman kepada masyarakat, akhirnya masyarakat menerima menyatakan siap menempati rumah bantuan tersebut. Menurut Nazar, sebanyak 165 unit rumah du'afa tersebar di tiga kecamatan, masing-masing susuh di desa Ladang dan Ujung Padang, kecamatan Belang di desa Guhang dan Mataih, ...dan kecamatan Jempa di desa Kuta Makmur. Setiap lokasi ada 33 unit rumah yang dibangun. Terkait adanya penerima ganda, Nazaruddin mengaku tidak mengetahui... ...karena rumah yang dibagikan sesuai dengan nama yang mengajukan proposal. Namun ia memastikan belum ada penerima rumah bantuan ganda. Dari Serambi Tanjung Serambitanjung sekian Berita Malam Edisi Selasa 23 Agustus 2016...